Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa bersama Iksan dalam reportasi Radio Kukuningan Ribahasa Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno Mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda untuk mengguncang dunia Inilah yang dilupakan generasi muda saat ini Hanya segelintir anak muda yang peduli dan peka terhadap informasi Senada dengan hal tersebut, Radio Kembali hadir dengan program mulianya untuk mengedukasi, menginspirasi, menginspirasi serta kepedulian anak muda dalam menyampaikan informasi yang lurus, tepat, jujur, dan akurat. Bapak Pandu Hamzah, Direktur LPPL Kabupaten Kuningan yang akan menjadi pemateri acara workshop Multimedia Radioku Kuningan mengatakan berikut ini. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radioku, saya Pandu Hamzah, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuningan FM. Bersyukur dengan adanya program workshop ...multimedia yang diadakan oleh teman-teman al -Bahzah. Karena segala sesuatu kalau tanpa ilmu tidak akan optimal. Dengan workshop ini, maka kita berharap akan punya pejuang-pejuang informasi... ...yang mumpuni berdedikasi juga berbasiskan keilmuan yang mantap. Dan semoga program ini tidak hanya satu kali... Terus bergulir di interval tahun-tahun berikutnya Supaya terjadi regenerasi pejuang-pejuang informasi Yang memang diperlukan oleh kita semua Untuk bisa tetap berpikir jernih Di tengah segala badai informasi di zaman sekarang ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian reportasi Radio Kukuningan. Segera sampaikan informasi mulia ini dengan daftarkan putra-putri tercinta dalam workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan. Ikhsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.